di kue siapa benerin di babak ini saya akan membacakan pertanyaan yang harus dijawab benar atau salah siapa subur Subur mas eh siap ya saatnya bermain benar atau salah tinggi badan lebih pendek dari anak susianya adalah ciri anak stunting walau nggak cuma itu mas benar atau salah Pak subur perkembangan otaknya juga berpotensi terhambat jadi benar atau salah pak terus gedenya sakit-sakitan kasihan kan mas Kak Subur, benar atau salah ini, Pak? Ya bisa benar, bisa salah, Mas. Loh, ini kan penonton mau tahu jawabannya, loh. Mas, stunting itu masalah kompleks yang harus kita sama-sama cegah. Baik dari sebelum menikah, masa kehamilan, dan setelahnya. Kita harus sudah tahu pola makan, pola asuh, dan sanitasi yang baik biar anak nggak stunting. Makanya, kunjungi bina keluarga balita terdekat dan cari info seputar pengasuhan seribu hari pertama. Ingat, cegah stunting itu penting. Wah, selamat Pak Subur, siap punya anak. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.